apa kok menggunakan nomor yang didaftarkan di media sosial untuk urusan bisnis oleh suami istri bersamaan maksudnya apa ya? Mungkin maksudnya yakni satu nomor digunakan suami istri ya. Disangka temannya ini nomornya suami sehingga dia ngomong ternyata sedang dibekang istri. Temannya istri Ngirim ke istrinya ternyata yang menerima suami, mungkin ini maksudnya seperti ini, ya ini jangan, jangan seperti itu ya jangan seperti itu kalau memang dia cuma mampunya punya satu ya biar dipegang suami saja ya kalau dia mampunya cuma punya satu biar dipegang suami tapi kalau memang mampu beli dua boleh masing-masingnya, jangan dicampur seperti itu, ini bisa menjadi fitnah yang bisa menjadi ujian bagi keluarga nanti nah, bilang, Dari. dan bagi ujian bagi yang lain juga